Mitra bisnis, beberapa hari terakhir muncul sebuah polemik mengenai status keistimewaan Jogja. Hal ini terkait dengan posisi gubernur Jogja. Apakah harus melalui pemilihan secara demokratis oleh rakyat atau melalui penetapan seperti yang sudah berlangsung selama ini? Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopez. Ibu Ratna, apa komentar Anda? Kalau menurut saya Yogyakarta itu eh uh, dia itu tidak pernah dijajah oleh uh, Belanda maupun Jepang ya kan dia dan Ketika itu adalah e, Hamengkubwono IX dan Pakualam yang mempelopori untuk bergabung dengan NKRI. Andaikan beliau-beliau itu tidak mau berdiri sendiri juga sebenarnya bisa aja dan itu pasti akan diikuti oleh e, kerajaan-keratan-keratan lain gitu. Tapi kan nggak beliau itu beliau salah satu yang membuat NKRI sekarang ini yang kita tahu ini terbentuk gitu loh. Ya, kita harus tahu tahu inilah jasa-jasa jasa-jasa seperti itu gitu loh. Bagaimana dengan usulan gubernur melalui pemilihan? Namun pemimpin tertinggi di Jogja tetap Sultan. Kalau saya, saya nggak setuju. Jadi nggak ada, nggak ada gregetnya, cuma tempat untuk apa? Untuk seremonial-seremonial gitu loh. Dan saya yakin eh, pasti rakyat Jogja juga nggak mau gitu loh. Dan anda tahu di Jogja itu banyak loh ya, apa namanya tokoh-tokoh yang ini ya. Saya sih yakin nggak semudah itu. Apakah pemilihan gubernur akan memberikan hasil yang baik? sekarang kita lihat sendiri pilkada itu kan tidak menggembilakan orang ada satu satu nuansa yang pilkada itu mungkin hak hanya ada misalnya presiden legislatif sama gubernur aja atau atau kayak gitu tapi kalau khusus untuk yogyakarta itu kan itu sejarahnya sendiri gitu loh mungkin kalau misalnya ada tokoh taruhlah tokoh di yogyakarta oke okay, setuju pembelian rakyatnya mau nggak Aku yakin nggak mau orang apa gunungan acara-acara apa namanya keraton aja masih diikuti dengan seksama saya nggak yakin rakyat mau siapa yang mau melawan rakyat kalau rakyat turun ke jalan dan selama ini kan Yogyakarta termasuk fine gitu loh Jogja kan adem ayam aja ketika tahun 98 mulai e, apa namanya kerusuhan Sultan turun rakyat diem bisa nggak kalau itu adalah gubernur terpilih kan beda. Pang Jawa itu dengan keratan itu sangat keras gitu loh. Berarti bagi masyarakat Jogja, suara Sultan tetap lebih berpengaruh dibanding gubernur hasil pemilihan. Iya, tapi tapi saya tidak yakin bahwa rakyat Jogja itu akan diam aja untuk mau menerima keputusan itu. Demikian Ratna Sari Lopis. Saya Kiki Wijaya.